pak Pajar selamat pagi pagi mbak silahkan mbak Iya saya、eh, komentarin satu aja contoh misalkan di jalan antasari itu kan sudah lama usaha jadi、eh, jadi prosesnya nih kayak mafia dibiarkan dulu jalan mbak jalan lama sudah begitu baru di tempelin cycle supaya l a y a dan sebagainya ini prosesnya kayak mafia aja pemerintah ini terima kasih、oh, Pak Robert, selamat pagi s i l a k a n Bapak jadi beginilah kita b i c a r a s o l u s i、nah, saya ingin memberikan satu gambaran ataupun juga contoh yang mungkin bisa diterapkan supaya masyarakat ataupun warga negara k ini a i tidak dibodohi atau dipolongi nah, jadi s e t i a p pemberian PBB itu kan ada di RT-RT harusnya pemerintah era itu bikin gambar atau skets wilayah bahwa wilayah ini p e n t u k a n n y a untuk ini jadi transparan tahu mungkin hal ini belum pernah dilakukan tapi cobalah dipikirkan supaya masyarakat itu ataupun pebisnis itu tahu oh wilayah saya ternyata bukan untuk perkantoran jadi hal-hal yang transparan itu perlu. Untuk pemerintahan kita, jangan sampai masyarakat t e r u dirugikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert, Pak Wijaya selamat pagi, Pak Tumpal selamat pagi. h e l a m a t pagi. Silakan Pak. Pagi, m i s a n sebenarnya yang m u saya singkapi cuma satu, y a、uh, peraturan yang sebenarnya sudah lama harusnya diterapkan, tetapi begitu sudah berjalan beberapa tahun itu baru diterapkan. n a h saya melihat sebenarnya ini ada usaha-usaha untuk apa namanya, mengambil keuntungan dari semuanya itu. Dan sebenarnya w a c a n a pemerintah untuk mengurangi angka p e n g a n g g u r a n saya pikir jadinya agak-agak、e, burang. Soalnya kalau kita melihat banyak usaha-usaha bidang-bidang usaha yang sebenarnya bisa membantu apa namanya, membuka lapangan kerja. Tapi itu kenyataannya setelah berjalan beberapa lama Dan mereka punya keluarga Untuk menghidupi anak, istri Akhirnya dimatikan Begitu saja p e n g h a s i l k a n Terima kasih Terima kasih Pak Tumpal Pak Seven, selamat pagi yang berikutnya Pagi Pak p a n Edi Pak Edi s i l a k a n Pak Waktu dikasih izin dulu Dapat uang Pajaknya di tarik Sekarang Ditutup mungkin juga minta uang, ya namanya juga pemerintah, layannya preman, makanya sekarang orang mau jadi preman ya, gampang aja, karena pemerintahnya, ini juga memberi contohnya seperti preman,、gitu. dan ini menegara k r e n a nggak ada aturan premannya, e k ada nggak ada konsepnya、gitu. jadi jangan heran kalau banyak preman-preman di jalan, karena sebenarnya Ya, terima kasih Pak Edi Pak Aldi Selamat pagi Halo Selamat pagi k e b e t u l a n kali n i saya salah satu korban di Jalan Antasari jadi saya d e n g a n teman-teman ada bengkel situ itu kita mulai tiga tahun lalu semuanya ada izin keluar izin itu ada ruko ruko ada beberapa ruko di sana itu emang tidak pakai izin seluruhnya seluruhnya izin dan itu uang semuanya. kemudian mereka tawarkan, itu pembatas jalan kalau mau dibuka, dia tawarkan. Pak mau dibuka, minta uang. Ada pohon yang menutupi pintu, dia tawarkan. Pak mau digeser, mau ditebang, minta uang lagi. Sampai terakhir itu、uh, di segel-segel masih bisa kasih harapan dan minta uang terus. Jadi ini kalau menurut salah satu, aku juga bilang bahwa ini jalan ini akan dipakai untuk jalan tol a p a jalan layang. Jadi sengaja memang itu harga biar tidak naik, supaya nanti penggantiannya... Uh, tidak terlalu mahal Tapi saya bingung seperti ini Ini semuanya benar-benar aduh Satu kata deh bajingan benar-benar ini. -benar Terima kasih Terima kasih kembali Silakan yang lainnya Pak Budi selamat pagi Halo selamat pagi Ya silakan Ya saya pikir ini、uh, Pemerintahan Indonesia、uh, Kalau gayanya kayak begini Yang tadi korban ya Di antar sari Itu ya kita jatuh rame-rame gitu dengan, dengan bagaimanapun demokrasi atau multipartai dibangun, kebijakan ekonomi、e, dibuat, dirancang sub, Apalagi、e, sekarang dengan zaman era globalisasi kita harus apa a n mengkaitkan a a n y m kebijakan-kebijakan kita secara global Nah kalau pemerintahnya kayak preman hanya mensiasati peraturan untuk cari duit Ini a bangsa bisa hancur itu Jadi pemerintah kalau memang niatnya mau menata daerah-daerah mana yang boleh bisnis, mana yang tidak Harus, harus, harus memang teraparapi gitu Organize, t e r k o n s e p dengan jelas Jangan mendadak ditutup, tapi aparat di lapangan sebelumnya membiarkan Ini juga benar, pemerintah itu seperti memasak perangkap Bagaimana kita bisa membangun Bagaimana rakyat bisa banyak pekerjaan Bagaimana rakyat bisa belajar bisnis Kalau pemerintah seperti ini Saya pikir ini pemerintah harus introspeksi Terima kasih Ya, Pak Yamin, selamat pagi Pagi Halo Ya Bapak s i l a k a n Ya h a r u s n y a pemerintah memikirkan itu Sekarang waktu k e r g a sudah sudah sedikit itu,、tuh. jadi jangan ditutup-tutupin lagi t u perusahaan-perusahaan yang di yang yang itu, jadi ma, apa? Jangan m e n i k a t k a n sekarang kan l a i mata total di jalan. Kalau di komplek kalau ada, ada buka perusahaan, jadi mereka kan nggak bisa buat di komplek. Itu menghindar, mengurangi sematakan di jalan itu. s u d a h undangan bersama kami, Bapak Leo selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya s i l a k a n Pak.、Uh, saya melihat. bahwa apa、uh, kita harus menghargai、iya. bila perlu kita kasih penghargaan karena itu mereka、uh, mandiri dan tidak menyulitkan orang gitu ya mau nafkah gitu kita sebenarnya harus memberikan jempol untuk mereka Jadi, demikian terima kasih terima kasih bapak Leo bapak Victor selamat siang selamat siang ibu silakan pak Iya kalau saya lihat pemerintah sekarang memang lagi murat a marit Bu Karena、hmm. memang dengan mereka melarang itu Tetapi tetap berjalan Nah korupsi terjadi Bu Semua bayar itu k e p e n d a Jadi kenapa mereka bisa bertahan sampai sekarang Karena mereka nyetor sampai 50 sampai 100 juta k e p e n d a Makanya itu adalah satu peluang yang dibuka pemerintah untuk korupsi juga Terima kasih Bu Terima kasih Bapak Victor Selamat siang Bapak Gilbert Iya selamat siang Mbak. Silahkan, Pak s i l a k a n Pak Iya cukup aneh ya, Kalau sudah berjalan tapi disegel ya Itu yang saya baca, sih, memang ada ratusan yang bisa s a l a l u Tapi anehnya, itu kenapa gak dari pertama ya, selalu dibiarkan dulu ya. Waktu pertama itu, kenapa diberi izin ya? Kan mereka kan pasti mendirikan di situ, kan nggak mungkin t a n p a t a n p izin. Pasti ada izinnya dong ya? Kan izinnya dia main 44, ya, k a y a n g nggak tahu. a h ini jadi aneh ya, udah diberi izin. tiba-tiba disegel, ya kan jadi memang susah juga ya susah, ini memang ini, ini bangsa ini negara memang susah ketika Bu, Bu Mega bilang lagi sedang carut-marut katanya, ya makasih terima kasih Bapak Gilbert halo, selamat siang Pak Suryadi halo, selamat siang Pak,、iya. mau kasih komentar ya Pak s i l a k a n Pak Suryadi begini, tadi kan berkaitan dengan pajak, kalau パパパ、パパ、ah ah ah, ah yes si、パパ、パパ、パ itu yang ditua selama kita berbuat jahat terhadap banyak orang yang sebenarnya bisa mengurangi hak orang itu、e, di atas penguasa masih ada penguasa terima kasih selamat sore Pak Herman Pak Herman selamat sore saya, saya begini ya, ya itu setiap kota yang baik itu semua ada rencana t a t a kota a y dimana tempat bermukim dimana tempat berjualan dimana kantor Di mana p a b r i k ya Ya itulah sebabnya Ada pencanaan lalu lintas dan sebagainya Nah memang di Jakarta ini Saya lihat banyak usaha Yang menggunakan rumah misalnya Jadi itu kawasan pemukiman Nanti dijadikan restoran Dijadikan kantor ya Tentu ketika itu berubah、e, Peruntukannya Itu、e, salah itu Kita sebagai warga negara Tidak boleh、e, justru アボンアボン reform は。 Tapi saya tidak setuju kalau kita nanti menyalahkan pemerintah. Saya mendukung pemerintah m e n e r t i b k a n Oleh karena itu kita jadi nggak macet-macet sana sini. Ya nanti ada daerah yang seharusnya pemukiman nanti yang sebelahnya rumah, sebelahnya misalnya、uh, jadi restoran, jadi berisik, limbahnya bau dan sebagainya. Nah ini kan k a c a u balau semuanya ya. Oke.、Okay. Terima kasih, Pak Andre selamat sore. Selamat sore Evo. Silahkan Mbak. Ya pemerintah harusnya ya memberi r a n g s a n g a n begitu ya s a m a pengusaha jangan bisanya k a s a m a pedagang jangan bisanya mengobrak-abrik、hmm. ya、uh -huh. jadi saya lihat pemerintahan sekarang ini banyak yang mengkritik uh, uh, mengenai Orang aja sering meredu, apa itu juga masih belum ada reaksi apa apa dari pemerintah. Sekarang ada m e n g u p a k api k e l a h i r a n orang yang untuk mencari nafkah. Ini, ini pemerintahnya, aduh saya juga heran. Sekarang rakyat di bagian bawah itu hidupnya susah, sangat susah sekali bu, apa sih? Oke,、okay. Pak Andre terima kasih banyak. Pak Hari, sore, s i l a k a n Pak. Ah、uh, ini adalah inilah Indonesia. pembuat、uh, pem, pelaksana hukum sama pengontrol hukum sama-sama dibiarkan kalau memang gak boleh dari awal dilarang dong kenapa dibiarkan itu satu dari, dari aparat terus kedua kalau sudah、hmm, banyak sekali satu jalan itu sudah berubah total terus gimana m a c a t sudah terjadi apa-apa Sekarang mau dialihkan kan r e p o t Nah itu Jadi gak tau nih ayam sama telur yang mana yang salah Yang pasti sih mustinya Yang salah yang membiarkan Hukum sudah ada Ada yang melanggar tapi dibiarkan Sama kayak gini ini manajemen Pembiaran Bu Jadi kita ini lagi menjalankan Manajemen pembiaran Terima kasih Bu Oke、okay, Pak Tijo Ini y a i kan sama juga tuh Pemerintahan juga Kayak juga パパ、アルシア、ペティケントスミン、ジャリドカタン、ラウサ、リュパルパ、エライドネシア、イマナ、イマン、マレカ、メンダー、メカ、イユー、エナジャー、ミリマン、パティカマ、アニネマン、マクワ、イメージ、マレカ、マン、マレカ、イト、 Mau ada、uh, pernikahan atau hajatan, mereka kan i silahnya t、uh, enak-enak diri, tapi a NON g a ikut sengsara gara-gara itu kan、uh, dipotong jalannya, apalah, jadi dari, ke, dari bawahnya dia、uh, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah di atas pun sama mental dia, iman dia, rata-rata mereka itu setelah jadi anggota DPR pun, Mereka juga bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Ya itu mental mereka buburonya itu. Makanya anywhere has dem, has n, has majority, has meh. Itulah mereka.、Hmm. Oke,、okay. terima kasih Pak Tjo. Mas Wadi? Selamat sore. Terima kasih sudah menunggu silahkan Mbak. Ya ini kita bisa lihat juga sekarang ini bagaimana Ya itu setiap itu pemerintahan dikatakan dari DKI n i sekarang Ya kalau pemerintah yang ini maka terjadi perubahan Kita lihat sekarang bagaimana dengan t a m a n Ria Senayan Yang di samping itu d p r Kan sekarang menjadi perdebatan Itu katanya mau dibangun mal l Tapi itu izin dari g e l o r a Senayan pengelolannya Mau dibikin mal l lagi disitu Tapi pihak daripada apa itu tidak menyetujui Itu mau dibikin semacam itu apa katanya Perlestarian Sehingga itu sekarang itu jadi Perdebatan jadinya sekarang itu Apakah itu akan jadi mal Dibikin itu Taman r i e s m a y a itu Yang itu kita lihat itu ada danau-danaunya itu Atau memang dikembalikan kepada yang semula Nah inilah yang jadi mermalsahan sekarang Terima kasih oke、okay. Selamat sore Pak Jan Selamat sore Bu s i l a k a n Pak Jan、uh, Itulah pemerintah kita ya Jadi Kalau udah ada Dilarang Padahal sebetulnya dari awal-awal ya mereka melakukan a kegiatan, kau l a jangan ada pemantauan banyak kejadian ya di Jakarta khususnya yang kami l i a、uh, t kegiatan-kegiatan dibiarkan setelah besar dialarang. Padahal di, di dalam kegiatan itu mereka membayar pajak, membayar distribusi seperti pedagang kaki lima ataupun ya. マンバイがパッドオクルムオクルムにあるイレガー、アタスリスティックダィナミカキ p u ギャラビジャサルタ。カナパーカウドバディリビギトブサルバロディララン。カウメマンモディランダーリアワー。シェラサー t サーカップディタハムジャリ。マ u ラギア。シャバディビギリギタミションド。イタンアジャラアラアマンガリ、メナナンポホン。ンポャア。 フレディー、サマサリ。サマサリ。 ya memang seperti bapak tadi sebelumnya menyatakan bahwa banyak beberapa oknum itu memang memungut s e c a r a liar, membolehkan masyarakat berusaha secara tidak resmi. Tapi pada saatnya pimpinan pejabat di atas akan bertindak disiplin. Artinya di sini kan kesalahan instansi itu sendiri. Nah seperti contoh saya pernah b e b r a p a kali ke Singapura ya, di Singapura itu bahkan itu memberikan masyarakatnya itu bantuan perumahan itu hampir 60 persen. Jadi artinya tuh kalau bisa itu masyarakat itu d i t e r o r i s a s k a n untuk kebutuhannya. Instansi itu kan dibentuk untuk melayani masyarakat. Bukan arorganisme atau、uh, artinya tuh untuk memperbaiki kesalahan yang m udah dilaksanakan oleh anak buahnya. Sekian Mbak. Ya terima kasih. Pak Joni selamat sore. s o r e s i l a k a n Pak Joni. Ya itu aturannya juga sebenarnya nggak jelas ya. banyak yang daerah-daerah pemukiman yang mestinya p e r u n t u k a n untuk rumah tinggal udah berubah statusnya menjadi、uh, rumah toko yang harusnya kan Pemda tuh dengan kemajuan zaman、eh, lima tahun s e n g g a l dievaluasi apakah memang cocok untuk、uh, rumah tinggal atau untuk usaha tapi kenyataannya sekarang kan dibikin peraturan memang buat hilang g a r itu di, kalau kita lihat di jalan gimana rumah rumah toko atau ruko-ruko itu di daerah pemukiman bisa bisa berdiri udah udah udah nggak jelas sekarang begitu aja terima kasih ya terima kasih Pak Osman ya sore ini、nah. memang kreativitas birokrat kita ya jadi kalau yang sesuatu yang terang benderang itu nggak boleh dan diterapkan secara konsekuen s ya nggak ada ini dong a d a o b j e k a i dong justru dibikin abu-abu silakan h anda Uh, ya lakukan aja nanti kan tinggal dipungut nah ini kalau udah g e t e mau legalisasi、uh, ya tinggal dipungut lagi gitu loh, pungut lebih besar Men, itu juga menurut saya statement yang dari host itu juga、ngasla. 100% harus diikuti deh kalau melanggar、uh, apa lingkungan h i d u p ya, merusak t a t a k o t a mestinya juga Dengan strictly dilarang, nggak boleh. Jadi jangan kalah, selalu kalah dengan、uh, komersial ya. Jangan cuma mikirin duit lah intinya. Kelangsungan hidup juga harus dipikirin. Thank you. Terima h a n k you t kasih, Pak Lukman. Ya, selamat sore. Sebetulnya, menurut pendapat saya, si h Benda itu sah-sah saja dan i melarang. Kita jangan melihat Sudah rame dan sudah m a r a k n y a itu apa, yang, yang tempat usahanya itu sudah rame baru dilarang. Jadi jangan kita lihat k e s i t u Kita lihat、e, Pemda ini sebetulnya sudah berbaik hati. Dari awal mereka dikasih usaha、e, tanpa dilarang. Sebetulnya bukan tempat usaha itu daerah pemukiman. Nah sekarang baru sudah rame, di, baru dilarang, kita harus terima dong. Itu kan peraturan, harus jalan. Kecuali dari pihak pemda, memang tadinya sudah mengizinkan. Sekarang, izinnya mau d i a b u t atau dibatalkan. Nah, itu nggak boleh jadi. Menurut saya, sih, tenda itu b e n a r y a dia b e r g i n d a k seperti itu. Nah, kita harus berterima kasih dong bagi mereka yang sudah marah, bertempat, b e r t e m p a t usaha di, di tempat daerah pemukiman selama ini. Nggak dilarang, jangan kemudian di kemudian hari sudah ramai. Itu dilarang, dia merasa. Ya b e n a r gitu, dia sudah b e r retribusi, dia sudah bayar ini, itu. Nggak bisa itu. Jadi sekali lagi, saya tegaskan. Saya rasa p e n d a itu benar, cuman komunikasinya, penyampaiannya aja belum belum mengena di masyarakat gitu. Ya oke,、okay. terima kasih.